Mitra bisnis, terkait banyaknya penanganan kasus pencurian yang dinilai menciderai rasa keadilan masyarakat, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan baru yang menyebutkan kasus pencurian dengan nilai uang di bawah 2,5 juta rupiah, dikategorikan tindak pidana ringan dan pelaku tidak boleh ditahan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Ricardo Simanjuntak. Pak Ricardo, apa komentar Anda terkait kebijakan baru ini? Ya itu sebenarnya saya pikir sih bahwa jenis-jenis tindakan pelanggaran yang mempunyai konsekuensi pidana yang bersifat ringan itu memang atau cara penangannya tidak bisa dipersamakan dengan yang sifatnya berat gitu ya. Kan memang hukum kita kan selain masuk pada sisi keadilan, dia kan juga... si Untuk merestruktur, untuk melakukan perbaikan gitu ya, Makanya memang terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur Perlakuannya tentunya berbeda Juga terhadap sifat dari tindak pidana itu sendiri Nah kalau misalnya dikatakan pada nilai itu Saya pikir itu merupakan satu bentuk dari ...updating dari nilai yang lama. Tapi esensinya bahwa ada tindak-tindak pidana ringan... ...yang memang lebih ditekankan pada penghukuman... ...yang memberikan efek lebih adil pada dia. Tapi kalau kita bicara pada sisi efek jerah... ...memang, ya, memang agak, agak debatable ya... Kalau kita bicara tindak pidana kan itu kan titik utamanya lebih pada motif orang melakukan satu tindakan, satu kesadaran gitu kan untuk melakukan pelanggaran. Nah kalau misalnya katakanlah tindakan itu misalnya dikategorikan dan terlalu berefet ringan ini juga bisa memberikan pengertian pada para pelaku bahwa itu tidak akan memberikan efek ijera juga. gitu.、Loh. Sementara biasanya sih orang akan memulai yang kecil sebelum memulai yang besar gitu loh. Cuma yang saya lihat sebenarnya disini lebih pada bagaimana proses pidana itu dilakukan Dan siapa yang melakukan itu sangat penting Jadi kalau misalnya katakanlah beberapa kasus sebelumnya Banyak didasarkan lebih pada bentuk-bentuk yang dia sendiri tidak terlampau sadar Konsekuensi dari, dari, dari perbuatan itu Karena dia mungkin tidak terlampau terinformasi Dia hanya orang yang pendidikannya rendah gitu ya Sehingga motif kejahatan dia melakukan pidana Pidana itu bukan semata-mata memang karena dia jahat gitu loh Ini saya pikir ini adalah bagian dari satu pertimbangan hakim Karena proses penghukuman pidana itu kan tidak langsung pada titik maksimal Ada dari minimal ke maksimal gitu Yang kita lihat dipertontonkan selama ini adalah Bahwa kasus-kasus yang sebenarnya lahir dari satu persoalan yang tidak total menjadi motif kejahatan Itu dihukum seakan-akan itu menjadi orang ini menjadi sangat jahat Nah ya. ini yang menjadi titiknya Jadi bukan pada berapa nilainya bukan Karena y a n a m a n y a pidana tetap pidana Kadang-kadang pidana itu tidak terlalu mengklasifikasi k a n Dari i k n d a nilai sebenarnya Tapi kalau kita bicarakan dari konsekuensi pidana ringan gitu y Atau a pidana berat Itu lebih pada bagaimana Motif dari proses melakukan itu dilakukan Tapi saya melihat titik kebijakan juga Saya nggak rampau melihat itu sebagai satu hal yang Sangat kontroversial, walaupun memang Upaya untuk mendefinisikan seperti itu Kita khawatirkan akan membuat Terjadinya pemahaman yang Bias terhadap orang-orang yang rentan Terhadap tindakan untuk melakukan tindak kejahatan Seperti itu, kenapa? Karena dia yakin Bahwa dia tidak akan ditahan gitu loh, j a d i Seperti copet-copet segala macam ya, dia mungkin akan pikir ya apa yang perlu dikhawatirkan jadi copet karena g g a k bakalan ditahan juga gitu loh. Dia cuma nyopet sepuluh ribu, dua puluh ribu, satu berapa pun. melihat kejahatan melalui nilai, itu a r t i n y a tidak juga mudah, gitu artinya walaupun nilainya di bawah 2.500.000 tapi kan yang menjadi selalu dasar adalah kombinasi motif, kan gitu artinya kan kalau misalnya maling dia dia mencuri di bawah 2 juta, n gak g ditahankan ini juga suatu hal yang tingkat keadilannya juga sangat sulit, ya, orangnya menganggap kalau ya cuma nyopit seribu-seribu aja sih paling cuma disidang doang, dan gak g bakalan dipenjarain, gitu, ya dia gak g peduli bahwa dia catatannya kriminal atau apapun nggak, dia n g gak peduli, tapi yang kita lihat sebenarnya dasar yang melahirkan adanya perma itu adalah adanya beberapa perlakuan yang tidak adil pada orang-orang yang sebenarnya baik secara kultural ataupun secara pengetahuan, ataupun secara dari keberadaan dia, dia sebenarnya tidak bermaksud untuk itu tapi di luar pengetahuan dia itu sebenarnya pidana gitu loh, contohnya ambil contoh misalnya waktu seorang nenek mengambil bibit gitu kan, jadi artinya kan harus sangat dibuksikan apakah memang dia memang selama ini kerjanya maling gitu loh jadi, kalau dia cuma melihat itu satu di situ lalu dia ambil lalu seperti misalnya di kasus pencurian litri s kena k orang nyolok di d i n d i n g orang lain gitu ini kan satu tindakan-tindakan yang sebenarnya ya walaupun itu bisa dikategorikan pencurian tapi kan ini kan ini kan pencurian yang berbeda dengan p e n c o p e t gitu loh jadi kan bukan di jumlahnya gitu loh tapi lebih pada motifnya dan siapa dia bagaimana dia melakukan apalah terbelakangnya bukan mau kita katakan bahwa orang mencuri itu n g gak boleh dihukum tapi proses untuk melihat bahwa tindakan yang dikategorikan Pidana itu sebagai satu tindakan yang memang sepantasnya mendapat hukuman berat, karena memang orang itu b e r n i a t b a t tidak, ini yang perlu dibuktikan dengan baik. Dan harus dilakukan melalui pendekatan, keadilan, dan kebijakan juga. gitu. Demikian pengacara Ricardo Simanjuntak. Saya Wendy Lim.